Halo komesdaron senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini bisa Anda kembali di beberapa stasiun radio daerah di Radio City 94,4 FM Roxmawe, Radio Lawas 94,6 FM di Tenggara. Radio Amanda 104 FM Tekengon Radio Mega pun 105,6 FM Sigli Dan Radio Kluter 101,1 FM Aceh Selatan Ilmah Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 2 April 2022 Bersama saya Armi Anishan Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh Bersama laporan Misran Asri Tim Opsnal Jatantra Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang wanita berinisial AZ 30 tahun yang mencuri emas seberat 25 mayam dari pasangan pengantin baru yang baru menikah. Akibat pencurian emas ini korban mengalami kerugian Rp80 juta dan langsung membuat laporan ke polisi. Pelaku pencurian emas juga merupakan tenaga kontrak di salah satu instansi pemerintah. Kasadreskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Emrian Citrayuda mengatakan pencurian Mas Mahar tersebut berawal saat korban bernama Umi Kalsum, 50 tahun, dan keluarga besarnya datang ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk melaksanakan akad nikah anak kandungnya. Usai akad nikah, seorang perempuan berinisial AZ tiba-tiba datang menemui korban tanpa memperkenalkan diri serta mengajak korban segera pulang ke rumah menggunakan motor miliknya. Setelah berada di rumah, pihak keluarga meminta korban untuk memperlihatkan mahar emas milik anaknya yang baru selesai melangsungkan akan nikah. Saat korban membuka kotak emas mahar, turut dilihat oleh anaknya beserta keluarga termasuk perempuan Azed. Selanjutnya korban memasukkan kembali emas 25 mayam yang terdiri dari gelang, kalung, dan cincin tersebut ke dalam kotak yang disimpan di lemari kamar pengantin yang diikuti oleh Azed. Saat duduk di ruang tamu yang berhadapan dengan kamar pengantin, Umi Kalsum kaget melihat kunci lemari yang disimpan dalam tas berada di lemari Saat itulah korban mengecek emas mahar milik anaknya yang disimpan di dalam kotak telah hilang Kejadian ini langsung dilaporkan ke polisi Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengamankan AZ dengan sejumlah barang bukti Hasil pemeriksaan polisi AZ mengakui telah mencuri emas milik korban sebanyak 25 mayam Darlun, kita lanjut lagi berita pagi ini setelah dari Banda Aceh Kali ini ada berita dari Langsa bersama laporan Zubir Angga Sahfutra, 16 tahun, warga desa Alur Selemak, Rantau Selamat, Aceh Timur Meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil pickup jenis L300 kemarin Kecelakaan tersebut terjadi di jalan medan Banda Aceh Tepatnya di Dusun Tualang, desa Bayun, kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur Masuk wilayah hukum Polres Langsa Kasar lantas Polres Langsa AKP Ritian Handayani mengatakan laka lantas ini terjadi bermula saat Honda Vario tanpa plat yang dikendarai korban berboncengan dengan temannya Zainul Abidin, 18 tahun. Mereka melaju dari Sungai Raya menuju kota Langsa dengan kecepatan sedang. Secara bersamaan dari arah berlawanan melaju mobil barang Mitsubishi L300 BL8370KI yang dikemudikan Razi Maulana, 21 tahun warga Tano Ano, Idirayu, Aceh Timur. Saat tiba di lokasi, tepatnya di jalan menikung, korban mengambil jalur kanan hendak mendahului mobil yang berada di depan, sehingga menabrak bagian depan mobil barang Mitsubishi L300. Akibatnya korban Angga Saputra terjatuh dan mengalami patah jari kanan dan paha kanan. Korban Angga Saputra meninggal saat dirawat di RSU Langsa Sedangkan temannya Zainal Abidin mengalami luka robek di bagian kepala dan bibir, sehingga masih harus dirawat di RSU Dilangsa. Kita beralih ke informasi nasional Sudarlun dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama RI selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan Yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan Dan metode kedua metode rukiat dengan cara melihat langsung Menteri Agama Yakur Kolil Kaumas mengatakan kedua metode tersebut bukan metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan Karena keduanya sama pentingnya Oleh sebab itu seorang perukiat jelasnya harus menguasai hisap karena tanpa hisap tidak bisa merukiat demikian juga sebaliknya. Pemerintah sejak dulu telah melakukan metode ini. Berikut hasil siaran pers Kementerian Agama Jumat 1 Maret 2021 malam dari kanal Youtube Kementerian Agama. RI. Dalam melaksanakan sidang isbat Kementerian Agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini, baik metode hisap maupun rukyat, bukan dua metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain, karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang perukyat tentu harus menguasai hisap, karena tanpa hisap dia tidak bisa meruyat dengan baik, begitu juga hisap sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi kentingan hilal harus dirukyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan Kedua metode ini, karena kedua metode ini penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan isab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah kementerian agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik rukyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan berikutnya, tidak melihat hilal, sebagaimana dari 201 titi ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara, saudara sekalian, dengan dual tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk akan tetapi belum memenuhi kriteria Mabim sebaru, yaitu tinggi Hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan Rukyatul Hilal, secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 masehi Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap, mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama Islam. Anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik Dan kita lanjut lagi berita pagi ini Mobil penumpang L300 dari arah Medan menuju Banda Aceh mengalami kecelakaan tunggal Akibat terjungkal ke persawahan Gampung Belangcut Sukamakmur Aceh Besar Jumat kemarin pukul 06.30 waktu Indonesia Barat Dalam kecelakaan tunggal lalu lintas tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka Namun laka lantas tunggal tersebut menghebohkan masyarakat di daerah itu dan pengguna jalan. Sopir Mopen L300 yang ditemui di lapangan mengatakan ia berangkat dari IDI, Aceh Timur, tujuan Banda Aceh. Selama di perjalanan, tiba-tiba ia merasa mengantuk. Kemudian mobil diparkirkan di simpang jantung Aceh Besar. Di sana, sopir tertidur sesaat di dalam mobil. Kemudian sopir melanjutkan perjalanan kembali seperti biasanya tujuan Banda Aceh. Tiba di kawasan SPB Gampung Lam Tamod, Kuta Cotgli sopir kembali merasa Mengantuk lalu mobil diparkirkan Dan ia tidur di dalam mobil Tak lama kemudian ia melanjutkan perjalanan Ternyata dua kali beristirahat Untuk tidur tidak cukup Tiba-tiba sopir merasa mengantuk Sehingga mobil yang dikemudikan terjun ke sawah Yang tidak dalam di Gampung Blancut Kecamatan Sukamakmur Beruntung kelima penumpangnya tidak mengalami luka apapun Tidak lama kemudian penumpang Tujuan Banda Aceh tersebut dinaikkan ke mobil lain Untuk melanjutkan perjalanan Ke Banda Aceh Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM Kita beralih ke informasi nasional Kondisi industri pengolahan terus berjalan dalam tren yang membaik Salah satu sektor yang mampu menjadi penumpang pertumbuhan ekonomi pada Q4 2021 Mampu tumbuh 4,92% year on the year Dan berkontribusi sebesar 19,25% terhadap PDB menurut lapangan usaha tahun 2021 Di antara berbagai sektor yang ada terdapat salah satu subsektor yang mampu tumbuh tinggi di antaranya sektor industri lainnya yaitu industri alat angkutan di mana pada Q4 2021 lalu mengalami pertumbuhan signifikan 22,61% dan bertumbuh 17,82% year on the year. Pertumbuhan industri otomotif ini secara nyata dapat terlihat dari angka purchasing manager index atau PMI manufaktur yang mengalami ekspansi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan pada acara Intimated Sharing Session Pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 di Jakarta, Kamis 31 Maret mengatakan tercatat PMI Manufaktur Indonesia kembali mengalami ekspansi di level 51,2 pada Februari 2022. Hal ini meneruskan tren positif selama 6 bulan berturut-turut sejak September 2021. Diharapkan ke depan PMI Indonesia dapat terus berada di atas area ekspansif Kita tutup informasi hari ini dengan berita internasional Deport BBM Rusia terbakar di gempur Ukraina Petugas berjuang memadamkan api Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus akhir info pagi kita untuk edisi hari ini Helikopter militer Ukraina telah menggempur depot penyimpanan bahan bakar di Rusia Barat yang memicu kebakaran besar. Kementerian Darurat Rusia menyatakan 170 petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Serangan di kota Belgorod Rusia tersebut dilaporkan gubernur wilayah Belgorod via Kelsav Gladokov di aplikasi pesan telegram. Hal ini disampaikan di hari ke-37 operasi militer Rusia di Ukraina yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari 10 juta orang mengungsi dalam krisis pengungsi terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Ke Kedua. Dilansir dari kantor berita AIP, serangan di kota Belgorod ini menandai pertama kalinya Rusia melaporkan serangan udara Ukraina di wilayahnya sejak konflik dimulai. Dua karyawan di fasilitas penyimpanan bahan bakar terluka dalam kebakaran tersebut. Kementerian Darurat Rusia menyebut bahwa 170 petugas kebakaran berjuang untuk memadamkan api yang besar yang dimulai pukul 6 pagi Jumat waktu setempat. Sebuah video yang dirilis kementerian menunjukkan api besar berkobar dengan asap hitam dan putih mengepul di atas lokasi. Dari newsroom Sri Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi di Si Sabtu, 2 April 2022.